Selamat buat Mas Angga juga, Mbak Cita, pasangan yang istimewa. Dan juga terima kasih buat Mas Nur, m a k Nur yang s udah mengundang teman-teman Jung -teman Kalapak. Mas Cetun juga, terima kasih. SNP Indonesia, kita melu-menu dulu. See、yeah. See、you See ya.